Liga, selamat siang s i l a k a n Iya, seperti ada p e p a t a h mengatakan Mangkisi, Mangkido Dari atasnya begitu ya Akhirnya semuanya ya begitu juga s u l i l a h untuk diberantas bu. Terima kasih Terima kasih kembali, s i l a k a n yang lainnya 633-91-60 Pak a h a d selamat siang, silahkan Selamat siang, s i l a k a n Kalau pendapat saya kok karena pimpinannya itu presidennya itu lemah itu. Kalau pendapat saya karena dia p r e s i d e n y a kan sebenarnya bisa melihat s a a g u n g yang baik, yang anti korupsi. Terus ya banyak m a c a m m a c a t semua gitu. Terus kalau saya ingat benar yang zaman kustur.、No. Kalau kustur untuk b e r a n t a s korupsi beda lagi. d i a dibubarin semua, departemen yang korpor, korpor itu dibubarin. Nanti bikin lagi gitu kalau g u s d u r Tidak, apa n、no. itu? Assalamualaikum salam Dan s i l a k a n yang lainnya 6339160 Masih kami berikan kesempatan untuk Anda Untuk berbagi opini Pak Hendra Selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak Hendra Iya Opini saya sih Sebetulnya ini k e k a l a h a n seluruh rakyat ya Mulai dari Halo Iya Dimulai dari Apa Pemilihan presidennya itu udah salah Jadi kalau kayak di perusahaan kan ada HRD nya ya Uh, jadi kalau disini Rakyat itu Memilih presiden dari janji Dan kampanye Tapi bukan dari track record Jadi disini、uh, Menjadi pimpinan aja itu udah Udah banyak Korupsi atau apa gitu ya Jadi kalau Indonesia bisa Merubah sistem Pemilihan Presidennya atau pemimpinnya Dengan cara track record Itu pasti Korupsi berkurang Thank you Terima kasih kembali Pak Hendra Mitra Bisnis Kita beralih ke Pak Wongso sekarang s i l a k a n Pak Wongso Ya ini peraturan yang tidak berat Jadi semua p e r a n i korupsi gitu. Jadi kalau bisa Itu peraturan seperti Cina itu Korupsi dapat langsung dihukumati m Jadi orang semua takut シャーキット。 カジ、ジュア、サンペテラジオナリサシ、ジュア、プリカザイネクリ。クリマカジェサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベとラダベサラダベサラダイサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダダダベサラダダベサラダダベサラダダダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサラダベサ mengikuti m a s a t a n a n separohnya, mereka bisa bebas bersarat gitu jadi artinya bahwa hakim ataupun juga penegak hukum itu belum menerapkan keadilan nah kalau ini sudah diberikan hukuman yang seberat-beratnya apalagi sekarang sudah ada moratorium remisi itu ya harusnya、eh, jangan sampai mereka hanya d i h u k u m i g a tahun Dan satu hal lagi yang paling penting bahwa Presiden sebagai pemimpin itu harus t e g a s memberikan contoh sebagai pemimpin itu berani melakukan seperti contohlah di China, h u k m a n mati. Jadi artinya ada suatu pemimpin yang benar-benar serius dan lebih serius lagi buat mencegah korupsi ini. Terima kasih Pak Robert Pak Hutauruk Selamat sore Selamat sore Ya s i l a k a n Pak Hutauruk Ya itu memang sudah Sangat susah Sangat、uh, tarut-marut Mau n gak g mau Memang、uh, Segala Sesuatu udah harus di,、uh, Dari i d l o w semula Dan semua yang terlibat Itu harus、uh, Incaf diri Gak, kalau n g g a k begitu, ya ya n g g a k akan ketemu, Indonesia akan、eh, kembali ya, maju di bidang apapun, sulit. Jadi sudah sangat,、eh, seperti penangkus, sudah sangat sulit untuk di... Harus ada yang memulai, ya mungkin Presiden. Terima kasih. Terima kasih. t m a k a s r a Sirat, Mama Sore. Ya, silakan. Oh, sebenarnya sih di Indonesia hukum sudah bagus. Sudah bagus dan yang belum bagus itu implementasinya Saya sangat e r harap si h pejabat Zuladzul ikut memberikan contoh dalam hal p e n e g a k a n hukum Artinya mengimplementasikan undang-undang dengan benar Terima kasih Terima kasih kembali Pak Sera dan baik a Salam s serum silahkan、nah. Ya, di mana di, di Indonesia, Indonesia, ya Latsia, Latsia. Silahkan フェリーさんは t e r i m a k a s i h p a b a k n g Ferry. Saya beralih ke Pak Jumadi. Selamat malam. Selamat malam、ibu. Iya, Bapak, mohon p o l u m o r a d i o Nekasihkan t o r l e b i h dahulu, Pak Iya, Bu、nah, i t u Bu Kalau menurut kami itu Ya, kalau Indonesia hukumnya betul-betul Ditergakkan Yang lurus betul-betul itu Ya, mungkin agak sedikit Pada takutlah yang korupsi Cuma menurut saya Yang korupsi itu harus di Kita ke atas itu harus Di hukum mati Itu harusnya begitu, Bu 100 juta kata b e k u m mati, jadi enak loh didengarnya gitu loh. Kita sebagai masyarakat kecil itu r a s a n y a juga bersyukur kalau sampai pemerintah kita itu bisa ber berpikir kesama gitu.、Baik. Terima kasih bu. Terima kasih Pak Jumadi. Para Mas, selamat malam. Ya malam bu. Silakan opini ya Pak.、Uh, kalau menurut saya kalau untuk menghilangin、uh, korupsi di Indonesia nggak ada pilihan lagi salah satu. パパティネタラダラディタナインオコママティー、セパティネン i ラコディジナー、サンバーオコメンブラティセキラのサマーランガー、カポキト、キランナナナウ、シュダワトニア、パメタ、ナブラコマチトリート、カラオグランイ、キトラウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イジャトウ、イ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 Selamat malam Iya, Bapak pendapatan r、nah, terakhir, terakhir. terakhir. Ya, menurut saya seperti apa, tanggapan、uh, sebelumnya ini Saya pikir、uh, hukumannya kali yang perlu dipertegas、uh, Karena selama ini saya melihat hukuman yang dikenakan itu adalah hukuman maksimal s e y a rasa yang diterapkan kepada k o r u p t o r itu h hukuman minimal Misalnya, misalnya begini Hukumannya kalau koruptor itu melakukan korupsi minimal hukumannya dua puluh lima tahun,、gitu. dan maksimalnya adalah、e, misalnya tiga ratus tahun.、Mm、hmm. Tapi kira dengan begitu baru bisa jerak gitu. Karena selama ini coba deh hukumannya misalnya lima tahun, terus dapat remisi s e p a r o h n y a terus dia menjalaninya tinggal setahun lagi karena Proses pengadilan segala macamnya memakan waktu gitu、uh -huh. Jadi menurut saya hukumannya seharusnya dirubah menjadi hukuman minimal Misalnya minimal 25 tahun, minimal 30 tahun misalnya seperti itu Jadi kalau korupsinya misalnya、uh, paling kecil Maka hukumannya adalah minimal 30 tahun Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya hukumannya misalnya 100 tahun, 200 tahun Itu kan bisa terjadi seperti di Amerika kan Hukuman itu bisa, bisa sampai ratusan tahun hukuman kepada yang melanggar hukuman. Jadi sulit ini nggak seperti itu. Jadi luar biasa. Iya, terima kasih bapak komentarnya.